Spart FM presents T. Day Weight Show with Tune Desmond walking in K Day Weight Show Om dahsyat buat Anda semua. Salam dahsyat buat kita semua Smart Listener. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda pagi hari ini sangat bersemangat memulai aktivitas Anda. Hari Kamis pagi di tanggal 31 Oktober 2013, kami kembali hadir untuk Anda dalam TDW Show. Bersama saya Alina Mahamel dan juga Pak Tung Desa Muaringin yang sudah bersama saya di studio Semara Jakarta untuk pagi ini. Halo, salam penuh kedahsyatan Pak Tung, apa kabar? Salam banyak dahsyat Mbak Ames, salam dahsyat smart laser seluruh jagat raya. Wow. Oh. Motongari Anda semua lesbar ya. <laughs> patung datang itu langsung gerak badan gitu ya. <laughs> jadi sembari saya baca berita tuh tadi gitu ya. Patung tuh asyik dengan olah badan di sendiri gitu ya. Tapi patung memang satu udah jadi kebiasaan ya meskipun bangunnya pagi banget tetap menyempatkan diri untuk gerak-gerak badan gitu ya. ya walaupun Selalu itu ya, pagi, pagi banget juga loh pagi itu jam 3 pagi. <laughs> tetap ya bangun lebih pagi juga menyempatkan bergerak-gerak ibaratnya mulai dulu mulai Bola tu... Bola tu... mantap tu... Bola tu... Bola tu... Karena banyak orang gak bisa jongkok suka <laughs> Karena jongkok itu yang membuat segala otot uyi gitu ya Oh bisa semuanya jadi uyi nah. oh, Oke okay. tentunya tidak cuma badan yang sehat saja Tentunya kita menginginkan semua aktivitas kita juga berjalan lancar Satu doa yang menurut ibu saya ini doa yang paling manjur adalah Kalau kita minta kesehatan semua diet itu bisa lancar semua Jadi minta doanya tuh doa sehat aja gitu kata Oh Jawa. kalau doanya <laughs> itu doanya Nabi Sulaiman Tidak uh -huh. satu aja Sehat sana bijaksana. Oh gitu bijaksana kita sehat bukan nanya sehat plus kaya. Sehat bijaksana kaya juga. kalau saya bijaksana sehat harmonis Mudah-mudahan Anda juga mendapatkan doa yang sama dan juga melakukan hal yang sama semangatnya seperti yang dilakukan oleh patung dan juga semua orang yang ada di sini. Yes. Oke, okay, pagi hmm. ini topiknya adalah cepat kaya dan halal gitu ya, pengen cepat kaya dan halal. untuk Bagaimana anda, menyusun rencana. rencana? Betul, bagaimana menyusun rencananya? Yang masuk akal. Yang masuk akal. Bagaimana kaya? Oke. Okay. Dengan cepat ya. dan halal. Halal. Nah ini yang penting. Harus digaris bawah ya, halal. Dan cepat. Cepat, ada nah, rencananya Ada rencananya, jangan masuk akal, nah. akal. Kayak gampang, caranya banyak kan banyak orang menghalalkan segala cara Nah kalau itu nah, kaya Tidak ya, halal sama menghalalkan segala cara okay. kaya... Banyak akal atau banyak akil Itu lain lagi Banyak akil repot dunia ini nanti ya Patung, menyusun rencana buat cepat kaya dan juga halal gitu ya, ya. Nah, cepat kaya ini gimana? Oke, halalnya mungkin kita udah tau lah Dengan cara-cara yang baik dan benar Tidak melanggar hak, -hak orang lain gitu kan nah, tapi pengen cepat kaya dengan cara yang halal Menurut pendapat patung seperti apa? Jadi, pertama kali begini Manusia itu setelah saya amat-amatin kayak tapi yang dilakukan itu itu terus jadi nah, melakukan kamu kan. Kayanya, <laughs> karena ya? sudah yang dilakukan teman sudah rupanya. bukan di bidang yang tepat tidak uh -huh. memungkinkan dia untuk jadi lebih kaya tapi dia terus berada di sana kalau oh, oh, jadi <laughs> jadi inilah Oke okay de kita melakukan pengakuan dosa masing-masing semua orang gitu ya termasuk saya pribadi itu hidup di dalam kotaknya masing-masing cuma kebetulan kotak saya yang saya tekuning hari ini lebih besar dari banyak orang, <laughs> jadi kotaknya lebih besar apakah saya paling besar? enggak juga gitu. kotaknya ini apa? Jadi, namanya manusia apa? manusia punya kotak masing-masing, hmm. istilahnya bidang yang ditekuni tadi bidang yang ditekuni, kita tes, tes cermin aja deh, ya. jujur yuk sekarang nah, saya tanya iya, cermin saya saya saya tanya, tolong dijawab mohon kejujuran gitu enggak. ya <laughs> <laughs> kalau anda jadi karyawan, ya, gitu ya. terima upah kira-kira uh -huh. nah, patokan anda mana yang telah anda lampau gitu ya Kan lihat orang bilang, Pak karyawan tidak mungkin jadi kaya. Siapa yang bilang? Tergantung kalau Anda jadi karyawan raksasa, jadi CEO di sebuah bank, kemudian dapat stock option, kemudian dapat bagi hasil, dapat komisi bagi keuntungan. top Tapi mari kita tes dulu dengan pertanyaan ini. Mohon kejujuran. Kalau Anda mengerjakan yang Anda kerjakan sekarang, kalau misalnya Anda karyawan, saya tanya di penghasilan seumur hidup Anda bakal melampaui 10 Atau tidak, terus aja jujur <tuk> <anda, tuk> aja <tuk> cacau, cacau cacau sendiri gitu ya Terus kemudian ketika anda jadi karyawan e, Nanti pada waktu anda pensiun Total segala yang anda miliki melampaui 10 miliar atau belum? Silahkan dijawab sendiri sendiri ya masing -masing cucu, Jauh sama gitu yang gitu ya. ya Atau atas tanya sekarang lebih dramatis lagi gitu ya Uh, apakah penghasilan bersih Anda per tahun sudah melampaui 10 miliar? Belum. Lu Anda yang karyawannya yang, yang yang yang 10 miliar uh, satu bulan 1 miliar nah, ada ya. gitu. Jangan tanya. Hmm. CEO BCA misalnya itu yang bank-bank top nah itu pasti ada juga secara halal kan? gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda juga sebagai sales. Heeh. Oh, Pak sales yang terima komisi ini. Lumayan tahu kalau komisi kan Kalau karyawan tadi kan ada gaji, tapi kalau misalnya Anda ada stock option atau komisi juga itu karyawan yang keren gitu. Ada lainnya ada gitu Ada pendapatannya ya. yang disesuaikan dengan penghasilan perusahaan, tapi lebih keren lagi. Sebenarnya Anda bukan karyawan, itu partner <laughs> ini. Anda dapat bagi hasil. Nah. Tapi sekarang kalau Anda sales, yeah. Apakah -apa penjualan total seumur hidup Anda yang Anda jual lebih dari 10 miliar belum? Setahun ya? Setahun. Silahkan di Nah ini seru kalau saya tanya, mungkin aja otak sejujurnya penghasilan bersih Anda seumur hidup sebagai seorang sales yang terima komisi mungkin enggak lebih 10 lebih dari 10 miliar, ayo dijawab dengan cipu ya. kalau jawabannya semuanya tidak atau belum bagaimana Pak? tunggu dulu, ini Anda harus bisa oh, <laughs> ada semakin banyak pertanyaannya semakin banyak jawab tidak ya. atau belum pertanyaan ya. saya, penjualan total Anda setiap tahun uh -huh. lebih dari 10 miliar rupiah, 10, 10 miliar rupiah belum uh -huh. misalnya gitu ya atau penghasilan bersih, -bersih Anda 1 tahun sudah mencapai 10 uh -huh. miliar rupiah atau nilai total yang Anda miliki melampaui 10 miliar, nilai versi yang Anda miliki melampaui 10 miliar. Nah, kalau sekarang misalnya kalau Anda punya usaha, kan sebagai seorang komisioner. Mm -hmm. Sama seorang pengusaha harus sudah Apa yang mm -hmm. Anda lakukan sekarang ini? Tadi pernah buat karyawan ya. Karyawan. Kemudian yang okay, kedua sebagai sales satu orang yang terima komisi atau misalnya agen properti, agen asuransi, whatever gitu okay. ya. Nah, kemudian berikutnya mm -hmm. sekarang kalau Anda sebagai seorang pengusaha. Mm -hmm. Gitu ya. Katanya penghasilan bisnis Anda seumur hidup bisa melebihi dari 10 miliar atau enggak? Bisa. Ya, tergantung jenis, -jenis bisnisnya dong. lain <laughs> Tergantung jenis. Tergantung bisnisnya bisnis bisnisnya. apa. Keuntungan bersih Anda seumur hidup uh, lebih dari 10 miliar atau belum? Hmm. Penghasilan bisnis Anda per tahun sudah lebih dari 10 miliar atau belum? Gitu ya. Keuntungan bersih Anda tahunan 10 miliar lebih, lebih dari 10 miliar atau belum gitu. Kalau saya tanya lebih lebih santai lagi. Macam Anda sudah mencapai level ini nih. Penghasilan kotor anda bulanan sudah lebih dari 10 miliar, keren kan? Keren Nah ini ya, penghasilan bersih bulanan anda lebih dari 10 miliar, lebih keren lagi ya. <laughs> nilai, to nilai total yang anda miliki sudah lebih dari 10 miliar atau belum? Nilai bersih segala yang anda miliki melampaui 10 miliar atau belum? Saya pagi ini bebian loh, sama sama partner saya gitu ya, partner saya itu keren banget itu pemilik pabrik yang salah satu terbesar di Indonesia, itu omsetnya aja 2 triliun tahun setahun kalau untung 20% kan cuma 400 miliar tuh setahun jadi bangun tidur dia melek cebret begitu langsung 1 miliar. miliar bangun tidur perhatikan 1 miliar cebret hmm. bangun tidur sementara aku mau ke kantor dia nggak usah kantor udah dapet 1 miliar aku bolas dulu satu hari dapet 1 miliar tetap kantornya tetap jalan Masuk, dia belum punya masih punya macam-macam berada chat uh, pabrik set nah pertanyaannya kan bagaimana proses menuju ke sana Pak tuh kalau sudah dijalani oke okay lah enak membayangin kalau sudah jadi enak nah iya makanya kalau udah jadi enak ya, kan? semua ke levelnya sendiri-sendiri nah kan? itu dia, itu yang mau ditanyain gimana caranya menuju ke sana Pak tuh kalau misalnya mengerjakan pekerjaan yang selama dikerjakan mungkin wah oh, sampai tahun kuda juga nah. <laughs> atau sampai Apatuka, tahun... balik gigit besi lagi nah, <laughs> ya, Nah terus gimana nih caranya sementara untuk akses berusaha langsung sampai dapat 1 miliar per hari gitu kan Keren banget loh Gimana caranya Tapi, gitu Kita bilang semua hmm. orang punya kotaknya masing-masing gitu yeah. ya Kebetulan kotak saya lebih besar, walaupun bukan yang paling besar hari yeah. ini. Banyak orang yang jauh lebih okay. kaya. tetapi secara umum sudah sangat-sangat lumayan lah gitu yeah. ya. Bagi seorang Tung desa paringin dibandingkan dengan secara rata-rata umum. Mm -hmm. Tapi saya akan terus juga mau meningkatkan diri gitu ya. Yeah. Dengan demikian, saya ngomong ini, selain nyentil kepada banyak orang yang mendengarkan, juga ngentil diri saya sendiri. Jadi tenang mm -hmm. saja kalau merasa kesentil gitu. Semua punya kotaknya masing-masing. Nah, semua orang punya kotaknya masing-masing Mungkin kotaknya patung lebih gede gitu ya Betul. Tapi ada juga orang yang merasa Kotak saya sudah cukup kok Tidak perlu 10 miliar, tapi saya dapat 100 juta Atau 10 juta, bahkan Silakan. even 1 juta pun Saya sudah merasa puas gitu, nah, Itu nanti, kotaknya masing-masing nah, Kalau agak mau meningkatkan agak, diri, agak. lanjutkan dengarkan, lanjutkan ya. dengarkan. <laughs> Kalau Ser... suka puas, ya tidak diganti aja channel ini, yang lain ini. Semua serba pilihan ya, Pak Tung bagi Anda yang pengen menyusun rencana untuk bisa cepat kaya dengan cara yang halal dan masuk akal. Dan masuk akal yang pastinya pastikan Anda terus bergabung bersama TDW Show pagi ini karena Anda juga bisa ikutan langsung ngobrol bareng bersama dengan Patung. Anda bisa telepon di 02139833888 dan juga lewat SMS di 0812 08121112959. Dan Anda juga bisa follow Twitter kami di at Radio Atau follow Twitternya patung di atungdw Dan Anda juga bisa streaming secara online untuk mendengarkan sharean Radio Smart FM Di radiosmartfm.com Kami akan segera kembali Show. Setiap orang bilangnya I wanna be rich, rich. Ada lagunya <laughs> I wanna be Rich bagaimana caranya untuk bisa jadi kaya dengan menyusun rencana yang masuk akal untuk bisa jadi kaya cepat dan juga halal ini harus digaris bawahi dibol terus dicamkan baik-baik gitu ya rencana masuk akal kemudian halal pula gitu ya jangan menrencankan sesuatu yang tidak halal Oke nah patung kalau bicara tentang I want be Rich ya kalau misalnya ada orang yang sekarang Oke patung sekarang saya pengen kaya Apakah mungkin dengan kondisi saya seperti sekarang ini masih menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta misalnya mm -hmm. atau jadi pegawai negeri atau mm -hmm. misalnya baru pengusaha kecil-kecilan patung gimana caranya bisa jadi cepat kaya ada gak ukurannya atau atau apa sih yang harus dilakukan Pak kalau dari pengalaman patung sebagai pengusaha punya begitu banyak partner bisnis apa yang kemudian patung Tung lakukan untuk mengembangkan bisnis itu jadi besar? Nomor satu Anda ingin tadi punya penghasilan berapa? Mm hmm Apakah Anda mau omsetnya 10 miliar seumur hidup omset berarti untungnya kan enggak. Nanti kita menentukan standarnya. Iya toh, ukurannya. standar Mungkin enggak Anda menjalankan janakinya mendapatkan lebih om mungkin sekali. Kalau action Anda kalau saya bilang dari segala resep sukses itu cuman satu toh. Action. Action. Kalau actionnya memang pas untuk jadi kaya. Enggak untuk jadi kaya tetap kaya. Sorry. Asal ya Iya gitu Jadi ndak ada rencana, ndak ada strategi, tapi action-nya pas jadi kaya. Kaya. Ndak pengin tetap kaya itu. Nah, ini piye Pak tuh? Gimana? Kalau kalau ceritanya begini. Jadi nomor 1 terlebih dahulu kita harus jujur. Heeh. Kalau jujur, karena begitu banyak yang saya lihat. Orang cuma punya impian. Atau yang lebih parah lagi, tidak punya impian sekali. Ya mengalir duluan ya sampai ada orang dengar kata-kata saya ikan mati yang ikut air mengalir kita harus menentukan arusnya gitu ya Pak Anda mengalir silahkan kalau itu memang panggilan Anda lho yang mengalir bisa gak sukses ada juga, ya tadi tau kalau memang ditakdirkan dari sono mengalir ke, berhenti di tempat yang pas ya maksudnya pas, tapi banyak orang yang mengalir di mana air terjun, saudara-saudara wah, gak mau, gak mau, jurni terlambat <laughs> okay. jadi gini jadi gini, yuk kita tes termen jujur masing-masing Anda kepengin kehidupan seperti apa? pengin enggak punya rumah di tinggi danau misalnya begitu. Pengin enggak punya rorois misalnya begitu. Pengin mana naik juga bisa. Gak, uh, ke bisnis naik bisnis class. Yeah. Mau gitu ya. Mm -hmm. Nah, untuk itu tentu saja Anda harus punya level penghasilan tertentu toh. Mm -hmm. Jadi nomor 1 gaya hidup seperti apa yang Anda inginkan. Mm -hmm. Kita kira-kira kalau gitu aku butuh mm -hmm. Karena gini, orang yang kaya raya, sungguh-sungguh kaya raya itu dua, -dua, dua hal Kesadaran tentang keuangan dulunya sangat membuat orang jadi kaya. Kesadaran Sadar pentingnya penghasilan ganda. Jadi multiple income. Bukan hanya source of income, multiple stream of income. Oh, berlipat lipat ganda. Iya. Ya kedua, heeh. pentingnya satu yang namanya passive income. Passive income. tadi saya ditanya Mbak tadi kan Om Tong katanya. Setelah keponakan saya kepada banyak? bisnis yang miliki mall, Kalau properti development juga ada beberapa, hmm. ada ada Banyak, lima, lima, lima partner 5 partner, okay. ya ada proyek di Bali. Hmm. Bali ini serentak ada tiga, terus Banyak, kemudian ya? Ya, di Surabaya satu, di Jogja, ya itu sharenya mau dibeli orang seru lho. Okay. Jadi invest 1M begitu rrrr, yang yang yang satu saham 1M gitu ya. Hmm. Sebenarnya mau dibeli 5M, baru belum satu tahun juga, <lisah> berlipat ganda ya, keren-keren aja gitu ya. Hmm. Nah karena barangnya sudah kelihatan maunya sudah jadi Terus yang di Semarang juga ada hotel dan apartemen Terus kemudian di Solo ya kecil-kecilan Bangun ruko gitu ya Nah dari sekian banyak pattern ya? bisnis Ataupun share yang Pak Tung hmm, libatkan yes. di sana hmm. gitu ya Itu kan sudah menghasilkan pasif income buat Pak Wah, Tung ya Bukanan <laughs> lah pokoknya nah, Ada orang yang tanya Pak Tung ada gak yang tutupnya? Ya banyak Nah tanya. itu yang saya Tame -tame Di antara sekian banyak pattern bisnis patung itu Ada gak sih yang harus terpaksa harus tutup Gulung tikar Ada Nah, harus disesuaikan dengan cara adat istiadat yang baik. Iya, adat. Iya, oh, jantan, <laughs> Kalau lawannya bertingkah dengan matiin <laughs> saya Tapi gimana sih caranya patung memilih partner bisnis gitu ya? Kemudian eh, caranya untuk kita percaya pada satu orang yang mengelola bisnis kita sehingga itu bisa menghasilkan passive income buat kita. Kita Itulah atau, rencana itu? yang masuk akal ini tadi yang kita akan bahas. Turut -turut tanya, ya. Tanya dulu, Mbak Gini, ya, itu tanyanya ya, pertanyaannya dulu Pak. Siap. Itu lima sabar gitu <laughs> yang benar, <laughs> yang partner yang benar. Pak Remer itu, itu Anda harus punya istilahnya kayak itu yang Anda inginkan seperti apa. Mm. Kalau Anda bilang, enggak Pak, saya segini aja cukup. 9.1 juta 2 juta ya yes, cukup. Mm. Saya bilang, oh ya. Oh ya. Kok oh, jujur. Jangan-jangan mm. jangan-jangan Anda cuma menipu diri di saat ini. Karena kalau ditanya secara jujur, keinginan orang tuh penginnya lebih dari apa yang sekarang. Ada Mbak Riri, mm. waktu dulu cerita pada mm. waktu dia, uh, Smart RM juga kan, cerita mm padahal saya apa itu kaya harus kaya enggak mau ternyata mengeluh, cuci lagu gimana real loh. Jadi jadi ada orang-orang yang istilahnya untung apa kaya yang penting, yang penting dia bukan tidak kaya, dia kepengin kaya cuma supaya dia tidak perlu usaha menjadi lebih kaya, makanya dia mengecilkan aku penting kaya. Untuk Alfonso ada gunanya. Coba kaya, daripada keluarga, ayah dan keluarganya berantakan. untuk hmm. apa ah, miskin. Oh ya, apakah miskin adalah merupakan ciri-ciri keluarga harmonis? Kalau betul miskin, ciri-ciri keluarga harmonis, coba lebih miskin lagi. Jadi begini jangan... <Fish> kaya, keluarga harmonis, semuanya ya, yang baik-baik ya Pak Tunggian. kenapa tidak? Hmm. Kita pake dan boleh nomor satu ya, kita so oh. rencana masuk akal. Rencana masuk akal satu kita yeah. harus tadi punya ideal seperti apa mm. kalau Anda bilang 1 juta 2 juta cukup kan Anda sakit satu akan sehat terus mm. ya tapi kalau sakit cukup enggak Anda bisa bayarin Iya yeah. orang tua Anda sakit bisa enggak mau yeah. haji bisa enggak gimana yeah. dia pertanyaan yang menyentuh ke hati kalau Anda <laughs> bilang sakitnya aja cukup gitu uh, ya Kita diajak untuk berpikir logis tapi per pertanyaannya menusuk gitu ya Iya yeah, yeah. sama sama lah tapi <laughs> harus jujur ada diri sendiri karena uh -huh. kayak hidup apa yang anda yeah. Trus, kemudian yang kedua ada test termin. Test termin. apa yang anda lakukan sekarang mm -hmm. itu berakhirnya di okay. Mbak Anna, tenang saja kalau sebagai benih uh -huh. itu Kalau kita mau keluar dari kotaknya, mm -hmm. itu kan ceritanya gini, sekarang saya jadi penyiar yang sakti Mandragunawi Abis ini jadi pemilik radionya? Tak? Kenapa tidak? Nah Misalnya itu, itu Yang kedua, Anda bisa enggak menaikkan istilahnya sekarang, kemudian jadi show TV, oh, kemudian akhirnya bisa, bahkan jadi Oprah Winfrey, silahkan Walaupun tidak semua orang akan jadi Apa, Oprah Atau jadi Menkom Info-nya juga boleh? Jadi Menkom Info <laughs> boleh, silahkan Ya kan bisa bermanfaat terus kan Kenapa tidak? Jadi mulai lah grow gitu ya, grow. Bertumbuh dan tadi Anda sadar dua, satu sumber penghasilan ganda. Multiple stream of income. Yang kedua passive income, ternagih. Ini yang buat Anda kaya gitu. Nah, setelah nomor 1 Anda benar-benar kaya itu apa yang Anda inginkan, income seperti berapa yang Anda inginkan. Yang kedua, Anda tesernih, apa yang Anda lakukan sekarang bisa enggak sampai Kalau enggak bisa, ganti caranya apakah nah, harus keluar dari kotaknya? bisa jadi bisa jadi? bisa jadi atau uh, keluarnya pun juga sebagian waktu kok kita keluar hmm. hari ini Tung Desen Waringin sudah berapa tahun ya talkshow di Sumat ya berapa? berapa sejak berapa? Sumatera, Jakarta berdiri dua <laughs> ribu berapa ya? dua ribu dua tahun ya 10 tahun ya sepuluh hmm. tahun Tung kan itu masih talkshow tau hmm. talkshow bagian dari amal buat yeah. orang lain insat <laughs> nah, apakah saya hanya talkshow doang? Uga. Apakah persawarannya sini ada Uga gitu ya. Tadi so many bisnis ada radio, kemudian ada ada tanah-tanah baru dijual kemarin so out, uh, and ya okelah. Kemudian hotel, hotel ini mulai beberapa ditawar hotel saya itu sahamnya very very good, very good profit juga. Di ada 4 hotel. Terus kemudian juga developer bangun apartemen, bangun mall, bangun villa, bangun ini mau hotel mewah nih bener-bener di baru negosiasi dengan uh, top sekali ini yang Jakarta kan mau bangun langkah-langkah mm -hmm. buat 70 uh, 100 juta per meter nah itu itu Jakarta nanti kita Bali ini, baru negosiasi negosiasi seru-seru gitu ya. Mm -hmm. Yang kecil-kecilan mm -hmm. juga ada. Yeah. Terus kemudian yang Edugame software bagi bola mm -hmm. yang di Gamedia. Mm -hmm. Terus kemudian toko buku gitu ya. Terus kemudian di internet bisnis keren sekali theconversion.com. Kita sekarang sudah 68 big -big company iklannya melalui internet ataupun sosial media kita yang nangani gitu ya bagi tadi you name saya pesat besarnya klien kita silahkan diklik di theconversation.com nah itu tapi ngomong-ngomong Pak Tung dari sekian banyak itu dari sekian banyak usaha-usaha yang Pak Tung miliki sampai dengan saat ini gitu ya kalau boleh berbagi apa sih sebenarnya yang Pak Tung miliki gitu ya Pak Tung ya tadi kan Pak Tung sarankan yang pertama adalah poinnya adalah miliki gaya hidup apa yang kita inginkan standar seperti apa yang kita inginkan kalau boleh tahu standar Pak seperti apa sih kemudian pada akhirnya Pak itu ingin akhirnya di mana gitu Kalau akhirnya tetap akan dikenang toh, anak hmm. baiknya kita hidup sedikit lebih lama daripada umur kita. Maksudnya longer, kita akan meninggalkan manfaat untuk orang yang banyak. Hmm. Makanya menulis buku gitu ya, makanya hmm. ngasih seminar, hmm. Hmm. makanya bagi-bagi <laughs> ilmunya. Ciri, ciri, masih talk show radio, pagi-pagi oh, okay. bangun gitu. <laughs> Datang ke radio, oh, masih semangat 10 tahun. luar biasa lho, <laughs> bangunnya subuh sekalian Ii, sahur maka nih. Makanya ibunya masih subuh juga. <laughs> Okay, anyway, ini banyak juga komentar-komentar dari Patung gitu ya. Yang Beberapa kali sudah sering ketemu dengan patung pengen banget seperti patung gimana hmm. caranya, nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Smart Listener ya Pak Tung. semangat, jadi baru dua lho, <laughs> lima lho. Iya, saya tahu, masih <laughs> banyak penjelasannya, tapi mendingan loh, nanti kita... masuk akal lho Iya, <laughs> kita susun rencana yang masuk akal biar cepat kaya dan juga halal, gitu ya. Tapi hmm. kita juga menjawab pertanyaan dari Smart Listener yang sudah diberikan lewat SMA Smart lagi. FM pagi ini ya. Jadi silahkan untuk Anda silahkan langsung juga telfon kami di 021 398 -338888. Dan juga Anda bisa follow Twitter kami di Ad Radio Smart FM. TdW Show akan segera kembali selanjutnya komersial berikut Kita lanjutkan bahasa mengenai menyusul rencana yang masuk akal untuk bisa cepat kaya dengan cara yang halal. Halal dan juga bermanfaat, berguna dan juga bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama gitu ya hmm, Pak Tung ya. Hmm. Nah ada pertanyaan dari Ibu Danik di Semarang, hmm, hmm. bagaimana lalu menemukan cara yang kreatif Pak Tung untuk bisa kaya dan bahagia? Karena seringkali kita kan takut gagal atau takut melangkah karena kita hmm, gak tahu apa yang akan terjadi gitu Pak Tung. Karena tidak gak perlu kreatif, gak ada yang baru kok di bawah matahari ini yang ada adalah perbaikan ataupun gabungan dari yang lama hmm. lalu, jadi, penyempurnaan yang lama jadi amat itu modifikasi, tapi sekarang saya urutkan dulu ya, ya. yang pertama yang satu kita punya gaya hidup yang kita inginkan standar terpengar. yang kita inginkan ya, seperti ya. apa okay. yang kedua, kita mulai testermen jujur pada diri sendiri yang kita kerjakan sekarang hmm. bisa sampai ke sana atau tidak Oke okay. kalau hmm. tidak, ganti caranya okay. atau ganti bisnisnya atau tambah bisnisnya kurangi waktu anda yang yang tidak produktif mm -hmm. mulai masuk ke yang produktif nah bagaimana menentukan atau memilih bidang yang bisa lebih menghasilkan jadi saya, saya talk to you, still talk to uh, seminar, masih seminar mm -hmm. gitu ya terus kemudian tapi bisnis jalan terus kan gitu jadi meeting-meeting jalan terus, bisnis jalan terus dan very very good one ada beberapa yang saya jual-jual ini dalam beberapa BPR saya jual ada beberapa yang saya casual nih hotel lagi di tawan ya ini baru tahap negosiasi gitu ya ada project-project yang di cash out Oke okay, dan not gitu ya. <laughs> ada yang ndakna dan juga no ada yang ah, paling Tutup kalau misalnya ada-ada perusahaan mm. yang bangkrut atau mm. enggak berhasil gitu ya mm. patungnya enggak sesuai mm. dengan rencana mm. terus harus tutup dan sudah mm. gitu aja selesaikan mm. dengan damai uh, saya sehari rekornya tutup dua, lho. Satu dua <laughs> tutup dong tapi enggak tiap hari kan enggak, enggak tiap hari tapi pernah satu hari buah keren ini sehari kita tetangkan tutup dua damai-damai aja patung enggak ada enggak ada masalah Ya dengan hati damai, tenang gitu Terus ya Terus kalau menyikapi udah gagal nih di satu atau dua perusahaan Apa yang kemudian dilakukan? Melakukan hal yang sama memperbaiki Maju lagi next Iya, maju lagi next, kan Kan gini loh, mm -hmm. nah inilah pindahnya bisnis Itu yeah. kalau misalnya 10 gitu ya, mm hanya -hmm. 9 tutup gitu Iya yeah. Ilangnya cuma apa? Modal yang anda store tuh mm -hmm. Kalau anda nggak pakai modal kan nggak ilang gitu Iya yeah. Ada perusahaan yang saya tutup itu nggak pakai modal kok Ya tutup, ya bar, ya segampang aja. Tapi apa yang... ada perusahaan yang tanpa modal? Wah banyak, bahkan saya tanpa modal saja untungnya banyak. Gitu. Gimana Masalah. caranya? Kan ada pertanyaan juga. Nah. Gimana caranya berusaha tanpa modal, Pak Tung? Nah ini harus cerdas-cerdas caranya kan, gimana caranya, Pak Tung? Iya, makanya. Jadi, jadi misalnya ada perusahaan kosmetik di Australia hmm. pada waktu itu, kemudian... Hmm ya kita kok ramai sekali di Australia kita datang mau buka di sini saya mm. sebagai pengelolanya dulu mm. pengelolanya terus lu, terus kenapa lu, kamu pula dia kamu keluar modal saya suruh keluar modal mm. keluar modal keluar barang gitu ya kita keluar jaringan keluar keahlian marketing mm. dan kita akan uh, jalankan gitu ya pada waktu negosiasi negosiasi hmm. nah itu bahkan bisa dapet 50% saham keren loh hmm. tapi bisa sampai orang itu kemudian percaya hmm. gitu ya dengan apa yeah. yang kita miliki ini nomor satu adalah anda harus bisa dipercaya kalau tidak bisa dipercaya temukan partner yang bisa dipercaya nanti partnernya yang dipercaya hmm. terus <laughs> tersebut, pokoknya <laughs> trust ya soal kepercayaan tapi kalau anda tampangnya bisa, bisa dipercaya karena tampang profilnya kantongnya mm. posturnya belum set-setnya cari pakar yang bisa dipercaya percaya. dan tugas anda membantu partner anda begitu ya dengan ide ini dan anda jalan yang lebih kencang mm. saya buka toko buku tokamas yang di Jogja itu juga sama mm. jadi eduk games bobi bola yang di gramedia silahkan dicari masih ada begitu banyaknya gramedia terus sekarang buku suara juga gitu ya tentang buku suara nah banyak perusahaan-perusahaan yang kita itu bisa tanpa modal. Tanpa modal itu bater keahlian Anda. butter dengan keahlian. Waktu Anda, mm -hmm. bater dengan laptop Anda. Okay. Bater dengan pengalaman Anda. Mm -hmm. Bater dengan apapun yang Anda bisa bater dengan diri Anda sendiri. Tapi Anda juga bisa jadi maklar. Mm. Jadi level tertinggi konsultan marketing. Mm -hmm. Nah, ini lho. <laughs> Kalau konsultan itu kan nomor 1 seringkali cuma dapat bayaran uh -huh. dan nentukan bayarannya lebih lagi 10 yeah. miliar waduh itu kalau cuma saran-saran doang nah terus perusahaannya ketika tidak jalan perusahaannya bangkrut uh -huh. nah konsultannya tetap dapat 10 yeah, miliar itu level misalanya. yang paling rendah level <laughs> konsultan yang paling rendah uh -huh. yang kedua uh -huh. konsultannya adalah dapat bagi hasil nah uh -huh. itu keren dia akan tanggung jawab kalau hasilnya kecil dia akan dapat kecil bisa kombinasi ya untuk hidup ya tetap dibayar tapi nggak sampai puluhan miliar tadi tapi bayar mungkin 100 juta-peratus juta, juta oke okay, tapi sisanya bagi hasil based on result itu keren fair ya fair, kalau hmm. nggak result ya nggak dapet toh based yeah. tantangan kan yeah. gitu ya yang, yang paling keren terakhir yang menjadi konsultan tapi dapet saham konsultan dan dapat saham, caranya? contohnya misalnya ada perusahaan yang lagi pingsan-pingsan hmm. rugi terus setiap tahun Duh 2 miliar rugi terus 2 miliar hmm. sudah nggak tahan ini ya yeah. udah mau dijual yeah. kemudian okay. kita datang kemudian datang kita ngomong ini bisa bisa bantu konsultasi gratis deh mm -hmm. ya gini aja deh gampang kamu pilih mana punya perusahaan yang setiap tahun untung gini kamu punya perusahaan yang setiap tahun rugi 2 miliar kamu punya 100% atau kamu punya perusahaan yang untung 2 miliar minimal setiap tahunnya dan kamu punya 80% sahabat pilih mana pilih yang kedua pilih yang untung tuh mm -hmm. 100% gak rugi itu apa yeah. nombok sendiri mm -hmm. gini deh kita janji kita bantu marketingnya kalau dalam 1 tahun ke depan memang untung ya lebih dari 2 miliar. Lah kita pelajari kita yakin sekali gitu ya. Maka tadi basis saya saham 20%. Padahal okay. Anda punya perusahaan tanpa was... ta harus tanpa harus yeah, modal. Ya, ini dilakukan oleh murid saya di belajar sales and marketing revolution dari 2 Desember ingin, gitu ya. Hmm? Belajar tentang internet marketing juga, kemudian ada hotel yang dia nginep di, di Menado dan hotel ini, hotel ini ceritanya merugi dah lama 5 persen dan mau di TikTok sepi, padahal tempatnya beliau bagus pindah mau ditutup. Kok sepi, Bu? pindah beliau ya nya tahan mau tutup. Eh, Bu, jangan ditutup, Bu. Nah, kenapa mau ditutup? Wah, tiap tahun rugi gini toh, terus gini kan nggak enak gitu ya. Eh, Bu, kalau saya bantu marketing, saya buatkan website-nya, saya buatkan bisnis internetnya, saya bantu gini marketing melalui internet. Terus enggak gratis mau enggak, Bu? Oh, mau aja. Udah ngomong pilih mana, punya perusahaan rugi terus 100% atau 8%? Tapi untuk kalau mau pilih yang untuk okay. Covid, deal saya bantu tanda tangan notaris nanti saya kasih sharenya. nya Deal langsung. Oke. Okay. Nah, tapi pertanyaannya Patung, banyakkan orang yang baru mau mulai dari awal gitu, Patung track record belum punya, modal belum ada, jangan kan bicara eme gitu kan Pak Tung ilmu gak punya, kenalan gak <laughs> ilmu, ilmu oke okay lah kita bisa belajar sambil hmm, jalan, hmm, networking hmm. kita bisa lah, sambil berkembang gitu ya hmm, Pak Tung sambil hmm. jalan, tapi modalnya ini bener-bener ada gitu, dan pengalaman juga gak ada Pak Tung Anda kan sudah disampaikan tadi, gak pakai modal itu Pak pang Kelara saja deh kalau anda di network marketing atau multilevel itu kan mudahnya kecil sekali mm. atau makelar asuransi deh, yeah. atau makelar mobil deh, atau mm. makelar rumah deh tapi kan jadi bicaranya gak tinggi gitu Pak Tuh untuk awal, Enggak, miliar siapa kok, yang bilang, siapa Paku. yang bilang Nah itu Betul. bedanya, ada, saya lihat ada hmm. satu temen gitu yeah. ya, hmm, 10 tahun yang lalu mulai sebagai agen. Gue yeah. sekarang top sekali gak karu-karuan juga, yeah. jadi punya hotel, punya apartemen, punya sakti mandraguna, nomor satu, nomor satu, terus gitu yeah. ya. Juara dunia, bahkan yeah. karena juara Indonesia. Yeah. Wan, karena dia punya impian yang lebih besar dari segala agen yang biasa. Atau yang agen selesai sampai seumur hidup jadi agen, tapi dia enggak. Dia jadi agen, kemudian jadi principal punya. Mm -hmm. Jadi dia punya punya agen properti. Yeah. Nah, dia enggak beli agen properti, dia agen properti. Rekrut sampai 200 orang lebih di bawahnya dia. Agennya dia jago marketing sekali dan kemudian dia eksklusif seringkali menangani proyek-proyek. Akhirnya dia punya duit juga bahkan dia masuk di proyek-proyek yang sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Agennya jadi pemilik-pemilik proyek dan mbahnya kaya. Pasti mm -hmm. properti-properti mbahnya kaya. Tapi ada yang 10 tahun yang lalu sampai hari tetap aja agen. Mm -hmm. Dan yang jual mohon maaf. Ya, yeah, mm -hmm. rumah yang murah terus sampai pot gitu ya. Yeah. Ja. Itu kan penuh pilihan tuh. Jadi memang berpikir inovasi dari apa yang dikerjakan saat ini ya, ja, hmm. yeah. dan punya impian yang besar ya, Patung, ya. Nah, Patung, tadi bilang memiliki rencana yang logis itu, sudah punya standar nih. dan juga akhirnya di mana gitu, kan? silakan, Patung. Kalau Anda enggak punya gaji yang gaya hidup seperti apa? Soalnya iya kan. Anda enggak bakalan sampai ke sana ya. Anda enggak punya dan Anda cuma ngalir uang repot gitu ya. Mungkin enggak mengalihkan sukses mungkin ada kalau aksi Anda memang mengalihkan Anda sukses. Tapi yang kedua, Anda jujur pada diri sendiri yang lakukan bisa enggak sampai ke sana. Yang ketiga, ketiga, Anda mulai ngile. Kalau Anda memang tidak bisa yang hendak kerjakan, kalau Anda ganti cara kayak apapun tidak memungkinkan Anda mencapai yang Anda impikan, ganti dong yang ketiga. Jadi yani, pilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan. Pilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan. Kalau ja. saya tes, di bukan saya kanan diri saya. Oke. Okay. Ada enggak pembicara yang triliunan? Enggak ada. Iya, tetap itu. Kan Ini sudah harus ganti bisnisnya. Anda tanya jenis bisnis apa yang bisa mencapai yang Anda impikan? Hmm. Yeah. Analiz, banyak kan. Hmm. Jadi ketika analis banyak, lah mulai nilai. Nah, banyak orang enggak begitu kerja pisana, semua hidup di sana. Mikir aja enggaknya sudah yang ditekunin itu terus sampai mati ya di sana. Untung belum mati sudah dipecat lagi. tidak memiliki untuk memilih gitu ya kita boleh Yang yang ketiga ini. yang ketiga ini kita jenis bisnis mana yang bisa menghasilkan gaya lebih masuk akal daripada bidang yang mengandalkan gitu ucu-ucu mendadak ada satu pengacara dari India uh, Ibu Amel Anda ternyata punya om di India yang kaya raya, bayi adat gitu ya, punya ini, warisan 100 juta dolar, ternyata Anda saudara satu-satunya yang dari jauh mm. yang layak dikasih warisan jadi Anda dikasih warisan. jarang tuh kejadian seperti itu. percaya. bisa tapi kan di film Di hidup mungkin ada tapi kan jarang. Nah, kenapa tidak kita pilih jenis bisnis yang memungkinkan kita ke Sorry ngomong gitu loh ya. Mm. Karir juga anda harus merintis. Saya di bank, oh saya harus dalam waktu tahun jadi penggembian cabang, eh 5 tahun juga jadi penggembian cabang, eh very good, oh, jadi begini, jadi begini. Memang plan saya waktu itu jadi penggembian cabang terus keluar gitu mm. Artinya setelah sampai pada posisi itu kemudian memutuskan ya Pak? Ya saya ya. harus sampai, nggak sampai saya juga keluar sampai. target, ada pilihan ya Pak? Yes. Okay. Akhirnya mundur sih, oh 8 tahun saya akhirnya kerja di bank, gitu ya. Jadi 2 tahun terakhir jadi penggembian cabang, oke. Okay. Yeah jadi tidak papa tapi kemudian dengan ke bersama waktu itu mau kerja di bank karena saya tahu Bang itu adalah sumber segala ini jadi saya menganalisa showroom Mobi pro properti Project apa jadi mendadak pengetahu itu banyak tentang ini ilmumu Saktiman Reguna gitu jadi Anda ini jenis bisnis yang ketiga adalah yang bisa menghasilkan yang menghasilkan banyak menghasilkan banyak sekali Wa wa wa wa. Dan ketika saya review pilihan saya, apakah pilihan saya yang terbaik di saat ini? Oh enggak, ada teman saya yang mani bakal alamat jauh lebih besar dari saya Ainu mm -hmm. gitu ya. Mulai saran saya, "Ah, kenapa tidak? Juga saya mulai masuk ke bidang yang bisa jauh lebih besar dari saya dan berpartner dengannya yes, kenapa ya. tidak? Itu ya oke, okay, nah dua cara logis berikutnya nanti dijelaskan ya patungnya karena kita harus jeda dulu ah, oh, it, berikut. nanti kita juga akan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Anda semanisler yang sudah kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS pagi ini ini 08 12 11 12 959 TdW Show akan segera kembali TdW Show between December 1 again Oke, okay, banyak cerita dari Patung tentang bagaimana menyusun rencana dengan masuk akal, dengan logis untuk bisa cepat kaya dengan cara yang halal. Ini ada pertanyaan-pertanyaan datangnya -pertanyaan mm. dari smart listener gitu ya, Patungnya. Yep. Nah, Patung sekarang ini kan era perdagangan bebas ya. Yes. Nah, udah masuklah pokoknya kita di Asia free trade, kemudian bentar lagi juga mau enggak uh, cuma di Asia Tenggara aja, Asia kemudian Bisa juga perdagangan bebas dunia, semua barang-barang dari dunia bisa masuk Ini pertanyaannya dari Pak Arifin di Jakarta Nah di era yang seperti ini Pak Tung, bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapinya Dan memilih jenis usaha yang tepat di tengah, -tengah situasi yang ada saat ini Kemudian Pak Tung, hmm. seperti apakah untuk memulai bisnis dengan sedikit pesangun yang kita terima ketika kita sudah pensiun Ini Aduh. dari Pak Aji di Semarang Oke okay. Kemudian Nah, sehat seperti apa sih yang Bapak dapatkan dari siapa sehingga buat patung bisa menjadi seperti yang sekarang? Dari Ibu Sri yang ada di Bali Kemudian ada Oli di Jakarta. Pak Tung, saya saat ini bekerja dan sedang mulai membangun bisnis. Apakah saya lebih baik berdiri di dua kapal? atau saya resign setelah hmm. bisnis saya sudah bagus, nah silakan Pak ya. Tok yang terakhir kalau memang sudah bagus ya resign aja itu ya, gampang putuskan ya, iya, pilihan ya, pokoknya itu ya. <laughs> nah, kan gitu, ya. kemudian berikutnya, kalau, dari siapa saya belajar ya. yang sungguh-sungguh membuat saya berubah itu adalah Anthony Robbins hmm. jadi Anthony Robbins membuat saya lebih sakti mandraguna di bidang keputusan dan take action dan Kang Kobe membuat saya punya strategi tadi punya sumber income yang ganda plus punya tabungan duit yeah, nah, ini yang, income, yang, ya? yang, yang, yang penting mm -hmm. berikutnya makanya ketika oh dia wah, ini dia satu dinyatakan bankrupt, Orang nanya saya, kok bisa ya tuh? Saya bilang, bukannya ini sudah kenal kalinya. <laughs> tapi baru itu pernah-pernah ditipu orang, terus modal dibawa ngabung. Bukan ditipu, dikasih pelajaran, oh, kan gitu. Oh, okay, <laughs> ya. <Pak Atunia>. Dan <laughs> yeah. Berapa kali, berapa kali? Nggak dihitung gitu. <laughs> <laughs> Bagaimana <laughs> menyikapinya kalau misalnya seperti itu? Ya, ya maju next, gitu aja. Dan kemudian saya bertanya, supaya besok tidak terulangi, saya harus sabar. Jadi mulai lebih pinter, lebih damai. Tapi ketika total-total itu kan hasilnya jauh lebih banyak dan mm. pelajaran yang saya terima membuat lebih strong, lebih better mm -hmm. dari sekarang kan tentu saja itu yang yang menarik. Yeah. Jadi kalau sudah dapat pelajaran ya Anda harus pelajari supaya besok tidak terjadi lagi kan itu ya. <laughs> nah oke okay, saya lanjutkan ya jadi yeah. lima tadi. Jadi nomor satu Anda tes sermen apa yang Anda mau lakukan jika ini. Hmm. Anda harus jujur kepada diri sendiri, gaya hidup seperti iya. apa yang anda inginkan Sepantar seperti apa yang ya, inginkan Yang perlu anda tes termin, mm -hmm. apa yang anda lakukan sekarang bisa enggak sampai ke sana yeah. Kalau bisa anda tanya lagi supaya lebih cepat Gimana caranya Iya Lama-lama gitu, yeah. kalau enggak bisa, apa yang harus saya kurangi, apa saya tambah yeah. Bila dulu apa yang saya mulai baru yang bisa mengarahkan ke tempat impian saya Anda pilih ya, mana yang ya, pilih Oh ini mungkin saya kurangi kegiatan yang ini, oh saya mm -hmm. mau Karena kalau anda waktunya yang waktu anda terbatas, anda fokus ngejakan yang anda lakukan sekarang terus dan tidak mungkin anda sampai ke tempat yang anda hibikan, ya silahkan saya tokso sekali radio ya bolehlah itu kalau setiap hari itu saya repot juga ketika kita sudah memilih jenis bisnis yang menghasilkan berikutnya jenis bisnis yang menghasilkan yang keempat, dari menghasilkan banyak tuh, cari yang suka cari yang suka, bener enjoy yang suka, yang pertama cari yang muda cari yang muda, cari yang yang muda Kalau enggak ada yang mudah, Muka itu karena Anda punya jalannya. Yeah. Siapa ingin tahu cara yang pengin tahu lebih mudah ya, lebih cepat? Cari orang yang berhasil di bidang yang Anda mau, Brazil. Mm -hmm. Ketika saya mau jadi pembicara, saya cari orang yang jagoan tadi, Anthony Robbins misalnya. Mm -hmm. The world best. Ketika saya kepengin sukses di ternak duit melalui properti, mau di Jakarta, saya saya belajar dari Robet Usagi. Ketika saya mau bergerak di tambah oh, ketemu teman saya pada utang dan gua tahun aja gitu begitu yang titan mining Indonesia. Oh ya kenapa tidak lu kita joinan kita partneran gitu ya. Walaupun terakhir sudah di cash out bulan Agustus tapi oke okay, gitu ya. Jadi kita partneran kita dengan orang-orang yang terbaik dan bisa kita percaya di bidangnya. Dan kalau kita partneran, belum bisa partneran, kita belajar dulu. Kok bisa belajar kerja kepada mereka. Hmm. Tapi kerja sekali lagi gini loh, kalau Anda ketemu orang yang lebih sukses lebih kaya, bantu kepentingannya dia supaya dia lebih kaya. Hmm. Kamu prinsipnya harus bantu orang lain dulu iya, ya? Iya, kita jaga post dulu. Hmm. Jangan datang kepada orang lain, mau tolong saya bisa hmm. Jangan dalam posisi kita dibantu, tapi juru kita yang bantu ya, hmm. Pak Tung, ya? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Dan hmm. jangan hitungan dari dulu, dari awal. Hmm. Kalau Anda hitungan dari awal, gitu ya, ya gimana? Orang lain sudah dapat ilmunya dia, dapat networknya dia, dapat pengalamannya dia. Anda hitung, aku dibayar berapa dulu? Bayar berapa dulu lagi? <laughs> Gak bisa gitu ya, Pak Tung, ya? Ya. ya. Gitu lho, kerja pertama kali itu, hmm. Anda cari ilmunya dulu cari experiennya dia cari pengalamannya dia kemudian yang kedua cari teksnya hmm. Yang ketiga kalau digaji besar jangan ditolak terus kemudian gayong Cina Jepang ndak usah lah gaji besar terima dengan tangan dan jari yang terbuka ya, tam, jadi kelima cara yang bagaimana supaya mudah Anda dan cari orang-orang yang sudah berhasil di bidang dan Anda ingin berhasil. Iya, cari orang-orang yang sudah berhasil, daripada Anda menekuni di bidang yang sudah Anda yakin tidak masuk tetap mungkin, tapi akan kemungkinannya lebih besar kalau Anda menekuni di bidang yang bisa mengarahkan Anda ke tempat yang lebih baik. Tolong tapi patung ini ada satu pertanyaan menarik katanya hmm. kalau mau cepat kaya itu harus pelit gitu ya nah <tuh, <tuh, harus bener-bener hemat hmm. hemat maka kaya nah, kapan sih caranya kita harus pelit kapan kita harus menjadi pemberi ini pertanyaan dari Vicky di Jakarta Suma, nah barangkali kilpup patung ini kan banyak banget gitu ya gimana caranya untuk bagikan kilpup ini patung dikitap suci ada masing-masing <tuh>. ya, ya tentang ya. satu yang namanya amal uh -huh. itu ada beberapa kitap suci yang mengatakan uh -huh. Tuhan bilang jangan cobain saya gak boleh nyobain Tuhan kamar faith punya iman kepada tapi yang satu ini silakan cobain saya jadi lagi itu amallah banyak lagi apa bilang amallah disuruh nyobain tuh lah, hmm. coba nih pasti dikasih coba banyak ya oke, nah patung ilmu dari patung ini kan banyak dan patung bilang pengen bermanfaat gitu, ya? gimana caranya untuk sumar bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari patung ini biar bisa juga menyebarkannya lebih bermanfaat lebih banyak lagi buat banyak orang, silahkan pak yes. Saya mengaktifkan diri setahun itu mm -hmm. dua kali mengadakan master breakthrough, master breakthrough mm -hmm. itu 5 hari seminar sales marketing revolution, 5 yeah. hari property rate revolution, 5 yeah. hari business revolution, 3 mm -hmm. hari life revolution, 2 yeah. hari financial revolution, yeah. 20 mm -hmm. hari total gitu yeah. ya, nah sekarang tahun depan saya mulai mengurangi mm -hmm. gitu ya, maksudnya mengurangi karena kok ber saya ke anak saya yang mm -hmm. sudah kelas 2, eh SMA, mm -hmm. kelas kan sudah lulus terus nanti yeah perantau ya perantau pulang menikah bisnis nikah wah waktu bertemunya jadi ya, ha, sekarang kesempatan untuk membekali istilahnya hmm. like begitu hmm. hmm. saya cukup banyak membekali banyak orang kenapa tidak untuk anak saya hmm. juga hmm. nah sekarang saya rangkum seminar pagi semua di dalam satu hari seminar yang namanya 1 menit miliuner ini tanggal 30 November nanti 30 November. BPPT di Jalan Tamrin hmm. jam 9 sampai jam 5 sore itu saya rangkum seluruh seminar saya And 100% money guarantee Biasanya kalau anda harus bayar 56 juta untuk seluruh seminar saya Sekarang anda cukup bayar 795.000rupiah Hanya Rp 795.000 Rp 90% money back garanti money back Selesai seminar anda merasa tidak terinspirasi, tidak dapat manfaat ya tak kembali duit anda 100% Biasanya dipanikin? CD hadiahnya boleh disimpan oh, oke okay. Garansinya plus CD Mereka akan rugi gitu ya patung ya, ya, artinya, jadi, ya. jadi Teman harus mendaftar patung Ini bonus 2 CD, big grid millionaire hmm. plus dapat makan siang ah jadi caranya daftar anda ketik SMS O-M-M singkatan hmm. One, One Minute Millionaire nama, mm -hmm. email yep. dan anda kirim SMS ke 0811108 satunya tiga kali mm -hmm. 63873 setahun ini di Jakarta ya tujuh tahun ini ya cuman sekali ini ya, kita rangkum seluruh seminar TV yang bisa saya berikan, apa sih yang merubah orang bisa One Minute Millionaire jadi kaya dalam waktu cepat hal-hal tadi seperti apa jadi anda masukkan handphonenya ini masukkan cara juga 08111081nya 3 kali 63873 ketik OMM oh. nama dan email kirim ke 08111081nya 3 kali 873 Langsung daftar untuk mendapatkan semua ilmunya ya Pak Tung ya yes. Kalau biasanya lama, sekarang cuma satu hari Langsung jadi kesempatan yang langka dan juga terbatas buat Anda Yang ingin langsung mendaftar ketikan OMM Sekarang dari One menit milioner Spasi nama dan juga email Anda Ke nomor tadi ya Pak Tung ya, ya 08111 08113 08113 08113 08113 08113 08113 Daftar langsung Oke okay, Patung, thank you banget buat pagi ini Patung mencerahkan sekaligus menginspirasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat suka kita semua ya. Loh. Jangan takut capaian oh, yeah. sekarang ini kita sampai ke mana. Cari yang ada suka carilah yang mudah, cari yang masuk akal dan juga yang terpenting adalah cari yang Ya. Yes. Mm -hmm. Oke. Okay. Patung, thank you banget sampai ketemu lagi kami depan dan kita akhiri TDW Show. TDW Show pagi ini terima kasih atas kebersamaan Anda bersama produser acara yang bertugas ada Hercha Algiyanti, saya Alina Mahamel. Tung Desam Waringin. Kami mengucapkan salam dahsyat. That was TDW Show with Tung Desam Waringin. What you by Smart FM Network. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment.